Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala wa la hawla illa billah amma ba'd Ikhwati fillah Wa Abna' talabah Rahimani wa rahimukumullah Berbicara tentang istiqamah Mas'alullah At-taufiq Merupakan Perkara yang dibutuhkan sangat oleh setiap diri kita Terutama itu sebagai talibul ilmu Sebagai penuntut ilmu Istiqamah itu sendiri sangat tinggi Nilai dan derajatnya di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam doa Yang beliau baca dan itu contoh Bagi umat beliau Allahumma inni as'alukathabata fil amr Ya Allah Aku memohon Kepadamu thabat Fil amr Dalam perkara ini, perkara agama ini As'abat huwal istiqamah Bagaimana seorang hamba tetap Yesbud, teguh, stiqamah Dalam perkara ini, perkara ketaatan dan Islam Itu pula yang Umar Ibn Al-Khattab RA minta Kepada Allah dalam khutbah beliau Allahumma'asimna bihifzik Wa thabbitna ala amrik Ya Allah Lindungi kami Jaga kami dengan perlindunganmu Dan kokohkan kami Istiqomahkan kami Thabbitna Ala Amrik Di atas agamamu ini Semua ini Doa permohonan kepada Allah Pertanda Bahwa kuat sekali Taufik Perkaranya adalah taufik Dari Allah dan anugerah Kepada hambanya Bukan semata-mata Perbuatan dan usaha Seorang hamba Oleh karenanya Doa Dan bergantung kepada Allah Mengembalikan segalanya Kepada Allah adalah inti dalam istiqamah ketika Allah katakan dalam ayat innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rob kami Allah kemudian mereka istiqamah Kata Imam Hasan al-Basri jika membaca ayat ini Inna ladhina qalu rabbunallah Thumma istakamu. Allahumma anta rabbuna Maka ya Allah qarrab kami Farzukna al-istiqamah Maka beri kami rizki istiqamah Sekali lagi Mengembalikan perkaranya kepada Allah Memohon dan berdoa kepadanya Istiqomah ini tersebutkan dalam beberapa ayat Di surat Hud Fastaqim kama umirt Waman ta'ba ma'ak Wa la tatgaw Innahu bima ta'amaluna basir Maka istiqamahlah kamu Bahkan itu kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Istiqamahlah Sebagaimana kamu diperintah Begitu pula yang bertobat Bersamamu Jangan engkau melampaui batas Allah maha melihat Segala yang kalian amalkan Allah puji. Mereka yang istiqomah Allah janjikan pahala besar bagi mereka. Di Fussilat innal ladhina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanzalu alaihimul malaika Allah takhafu wa la tahzanu wa bil jannah allati kuntum tu'adun Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah turun kepada mereka para malaikat jangan kalian takut jangan pula kalian bersedih dan kabar gembira bagi kalian jannah Yang telah dijanjikan Kepada kalian Kemudian mereka istiqamah Di kalangan salaf Mufasirin ada yang mengartikan Kemudian istiqamah Pada iman ini Bahwa Allah rob mereka satu-satunya Yang Mereka Sembah Di Antara Mereka Ada Yang Mengatakan Thumma Sitaqomu Sitaqomu Ala Ta'atillah Wa Ada Faro Mereka Istiqomah Dalam Ketaatan Kepada Allah Menjalankan Yang Fardhu Fardhu Di Antara Mereka Pula Ada Yang Mengatakan Sitaqomu Ala Ikhlas Ikhlasid din wal ilm ilal maud Istiqamah mereka dalam keikhlasannya, dalam ilmu Itu yang terus mereka pelajari Mereka tolap, mereka amalkan Sampai mereka mendapat ajalnya Di antara mereka pula ada yang mengatakan fi fi Mereka istiqomah pada amalannya Seperti mereka istiqomah pada ucapannya Ucapan mereka tidak berubah Rob kami Allah tetap Amalannya pun menunjukkan itu Teruslah Mereka dalam Amal Soleh Istiqomu sirron Kamastakomu jahron Mereka istiqomah sumastakomu Baik saat mereka sendiri Tidak bersama siapapun Ataupun itu saat mereka di depan orang lain Tidak ada beda Tetap saja mereka istiqamah Dalam hadith Sufyan Ibn Abdullah At-Faqafi Ma'ruf Qultu ya Rasulullah Kulli fil Islam qawlan La as'alu anhu ahadan ba'dad Wahai Rasulullah Katakan padaku dalam Islam ini Sesuatu yang aku gak akan tanya lagi Kepada setelahmu, selainmu Qolakul amantubillah Fastaqim Katakan Aku beriman Kepada Allah Lalu Istiqomahlah kamu Di atas itu Maka Berarti istiqamah Kinayah Tentang Tamasuk Bi amrillah fi'lan watarkan Ketika seorang hamba berpegang teguh Besungguh-sungguh Dalam perintah Allah Baik menjalankan perintah Itu yang dia amalkan Ataupun meninggalkan Yang dilarang atau yang diharamkan padanya Di antara Athar Salaf Tentang istiqamah Yang Abu Bakar Wabdi Allah an, Sebutkan Alla tushrik billahi shay'a Jangan kamu sekutukan Allah Dengan yang lain Jangan kamu musyrik padanya Artinya istiqamah di atas tauhid. Murnikan itu tauhid, jaga. Jangan sampai tergores tauhidmu, baik dengan tergores dengan keyakinanmu, tergores dengan ucapanmu, atau perbuatanmu. Wa oh, subhanallah. Kitab Tauhid yang Antum pelajari Karya Imam Muhammad Abdul Wahab Mencakup semua itu Beliau sebutkan Apa itu hakikat Tauhid Apa tafsirnya Lalu beliau sebutkan Muka Yang menyempurnakan Tauhid itu Lalu beliau sebutkan Hal-hal yang bertentangan Dengan Tauhid Yang mencoreng Kesempurnaannya Ucapan ini, ucapan itu Perbuatan ini, perbuatan itu Makanya penting Bagi setiap kita Terus Mengkaji kitab Ini, kitab azim Kitab tauhid tawhid Kata Umar ibn al-Khattab Tastaqim ala amr wa'n-nahi wala turawwi raughan tsaalib kamu istiqamah menjalankan perintahnya meninggalkan larangannya dan kamu tidak seperti serigala serigala itu enggak bisa tenang salah satu binatang unik yang enggak akan bisa dia tenang sebentar dia woncat ke sana sebentar lari ke situ sebentar begitu tabiatnya Itu sifat dia Suruh duduk tenang itu gak bisa Akanya Umar jadikan percontohan Istiqomah Menuntut kamu diem Dalam artian ya Itu kamu istiqomahi Sudah kamu jangan Sebentar keluar ke sana Sebentar kamu ikut itu Sebentar kamu berubah Sestaqim Jangan seperti serigala. Bahkan ma'ruf Athar Umar RA RA Kalau itu dalam perkara duniawi. Umar katakan Iza buri kali ahadikum fi syaih falial Kalau kalian diberkahi pada sesuatu ya sudah. Istiqomai. Gitu. Dalam perkara duniawi yang dimaksud Umar Contoh kamu Kerja apa misalnya Main Beras misalnya Atau sembako yes, Itu jualanmu Dan kamu merasa diberkahi Hasil yang kamu dapati Masya Allah Mencukupi kamu, keluargamu Anak istrimu, Masya Allah Kamu diberkahi di situ. Ya sudah, ilzamhu. Kamu istiqamah di situ. Karena sebagian orang gampang terpengaruh. Nanti tadi contohnya dia sembako, ada temannya mengiming-imingi dia ini ada proyek anu apa misalnya eh uh, bangunan atau apalah, apa saja? Omsetnya besar, keuntungannya begini-begini. Dia tergoda, dia tinggalkan ini. Yang dia diberkain dia masuk ke sana. Profesi baru yang dia buta sama sekali tentang itu dia enggak paham, enggak kuasai. Akhirnya tertipu, akhirnya berantakan. Lahada walahada Yang ini sudah hilang Sulit untuk dia mulai lagi Yang ini pun tidak Membawa keuntungan bagi dia Makanya sesuatu yang kamu diberkai Umar nasihatkan istiqomai Biar orang pindah sana pindah sini Usaha baru ini biarkan Kamu merasa diberkai pada Profesi ini Irzamhu kata Umar Sabari sudah Luzum, jangan kamu pindah Jangan kamu kayak serigala loncat Sana pindah sana, pindah situ nah. Padahal karena duniawi saja butuh orang Istiqomah itu bermanfaat Bagi orang Itu dunia kamu Kamu tahu seluk beluknya Iya kan Tahunan kamu di situ Kamu ngerti Dari mana kamu kulak Yang ini Seperti ini Kalau yang gudang yang satunya Seperti ini Barangnya bagus Yang sini barangnya suka jelek Kamu tahu persis dong? Kamu kuasai Ya sudah Ilzamhu Yang menjelaskan ke kita Pentingnya Makna istiqamah itu Semakna itu Ibn Abbas juga Ali bin Abi Talib R.A. Istiqamah karena mereka selalu tunaikan Yang fardhu, fardhu Yang wajib Sehingga <tuh> Mereka katakan Al-Karomah Luzumul Istiqamah Betul-betul merupakan Karomah Terbesar bagi seorang hamba Ketika dijadikan dia istiqamah Allah berikan rezeki istiqamah itu padanya itu karomah biasanya kan orang membicarakan karomahnya wali dia bisa ini dia bisa itu bisa melakukan ini itu hal-hal yang mungkin keumuman orang enggak bisa melakukan itu khawarig aladat perkara yang menyalai kewajaran keumuman karoma yang terbesar bagi hamba Allah bagi walinya ketika seorang hamba dijadikan istiqoma enggak berubah-berubah enggak Loncat sana, pindah situ, pindah sana Istiqamah Karamah Allah Yang Allah berikan Pada Si mu'min Maka istiqamah Sabhilun Najat Jalan Jalan Keselamatan Bagi seorang hamba Istiqomah ini Menuntut dari seorang hamba Satu Untuk istiqomah lisannya Istiqomah lisannya dengan selalu berzikir Kepada Allah banyak bertahmid dan memuji memuliakannya Yang kedua istiqomahnya diri dia Untuk selalu taat Disertai dengan malu Kepada Allah Yang ketiga istiqomahnya kolbu Untuk selalu takut sekaligus berharap Hanya kepada Allah Istiqomah ruh Nyawa dia Untuk selalu jujur Sofa Bersih Dari segala penyakit kolbu Kedengkian Permusuhan Dan istiqamah Untuk selalu Mengagungkan Allah dan siar-siarnya Bukan perkara yang ringan illa ma'a tawfiq jall itu dengan taufik dari Allah ketika bersih hatimu dari ghil wal haqad 'alal mu'minin wa mu'minin ma'ruf kisah Abdullah bin Amr bin As ketika mendengar Rasulullah sallam sampaikan kepada para sahabatnya akan datang kepada kalian sebentar lagi rojul min ahlil jannah lalu muncul seseorang besok kembali Rasul katakan yang sama Entah lagi datang Rojul min ahlil jannah Orang yang sama datang lagi Besoknya juga demikian Maka penasaran Abdullah bin Amr Pengen tahu ini orang apa yang dia lakukan Sampai tiga kali dipuji Rasul dikatakan min ahlil jannah Punya amalan apa dia Ya untuk ditiru Bukan untuk apa ya, Mereka Para sahabat radiyallahu anhum Haris alal khair Maka ya beliau beralasan Abdullah anu aku sama orang tuaku lagi ada masalah begini begini kalau boleh izin aku ikut bermalam di rumahmu beberapa waktu wa faḍal silakan ahlan wa ngasal bermalam di rumahnya. Malam pertama beliau enggak ngelihat apa-apa. Dia tidurlah ini orang yang lain tidur. Disangka mungkin ini orang malam bangun pasti qiyamul lail, tahajudnya masyaallah. Enggak. Nanti malam kedua juga sama. Malam ketiga Maka disampaikan ya, ya, Afwan istilahnya Mungkin kalau bahasa kita Sebetulnya gak ada apa-apa antara aku Dengan orang tuaku Cuman terus terang Rasulullah itu tiga kali Mengatakan kamu min ahli jannah Begini-begini Maka aku penasaran ingin tahu amalanmu ini apa Aku ingin meniru Sekian malam aku bersamamu Enggak aku dapati kamu lakukan sesuatu. Jadi kata orang ini. Laisal amr illa kama taro al-kama ro'aid. Ya seperti kamu lihat aku. Ya seperti ini orang biasa. Enggak ada. Enggak pasti ada padamu sesuatu. Apa? Rahasia apa yang ada padamu ini? ya mungkin sampai. Rasul katakan min ahlil jannah min ahlil jannah. maka dia sampaikan. Ya kalau ada ya mungkin mulai hari pagi dan itu setiap hari enggak ada dalam hatiku itu permusuhan kepada orang mukminin. Enggak ada kedengkian, enggak ada permusuhan, bersih hatinya. Enggak ada enggak ada hasad, enggak ada ini. Maka Abdullah katakan kepadanya Hadha Ini Rahasianya Wahadha alladhi layutak Dan itu Gak gampang Gak semua orang bisa Mengamalkannya Apa yang mampu Dia gak banyak Punya Amalan yang istimewa atau apa, kiyamul leil ini. Tapi yang dia lakukan bukan perkara ringan. Gak membiarkan ada hasad, kedengkian pada dirinya. Dan itu salah satu makna istiqamah. Sebagian dari mereka Mempermisalkan Istiqamah itu seperti gunung Ya gunung berhenti di tempatnya Memang gak pernah kemana-mana Satu Gunung Padahal tinggi sekali kan Lebih dekat Ke matahari Enggak pernah leleh itu Kena panas terik matahari Tiap hari digembleng oleh matahari Enggak pernah leleh Yang kedua Dingin juga Semakin naik semakin tinggi Angin Dingin Tidak membuat gunung itu juga semakin keras Beku Enggak juga Yang ketiga Enggak goncang Karena angin Anginnya kenceng sekali di atas Tapi dia enggak Kemudian Goyang atau Gerak Yang ketiga Kalaupun ada bencana Nasalullah Banjir atau bahkan Tsunami, ya dia gak hanyut Dia gak terbawa Oleh kuatnya arus Banjir atau Semisalnya Maka orang yang istiqamah Ya mirip seperti itu Tidak leleh kena panas, tidak beku karena dingin, tidak mengeras kaku karena dingin, tidak tergerak goyang karena angin, dan tidak hanyut karena kuatnya arus tertentu. Istiqamah Nasallallah Min fadli Banyak Dari A'imatul salaf Mengajarkan kepada kita Bahwa perkaranya Segalanya adalah Kehendak Allah Dalam al-an'am Faman yuridillah Anyahdiyahu Yashrah Sauderahu lil-islam Yang Allah inginkan baginya hidayah ya. Allah beri kelapangan dadanya untuk Islam Yang kedua Istighfar dan taubat Merupakan keharusan yang tidak boleh ditinggalkan dalam al-A'raf Innalladheena taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitaan tadhakkaru fa idzahum Orang yang bertakwa jika sempat tergoda oleh syaitan, segala mereka sadar, ingat fa idzahum Yarru la al Allah perintahkan mereka semua bertobat kepadanya, nya mukminin dan beristighfarlah Angka kuat Hubungan antara Istighfar tobat Dengan istiqomah itu sendiri Allah maha tahu Bagaimana hambanya Kelemahan mereka Untuk terus menerus Dia istiqomah Tidak mungkin Tapi Allah perintahkan untuk Istighfar Kalau Terjadi pada diri mereka Sesuatu yang menyalai Istighfar mereka itu Antum Isya jam berapa? Hah? 7.54 Satu menit lagi Yang ketiga Sikir tadi dan doa Karena itu juga perintah Allah Ya ayuhal ladhina amanu dhukurullaha Dhikran kathira Alladhina amanu watatmainu kulubuhum bidhikrillah Ala bidhikrillah Tadma'inul Qulub Ma'ruf Hadith ketika Seorang uh, Datang ke Rasulullah SAW Ya Rasulullah inna syara'i al-Islam alayya qadka surat Famurni bi'amr atasabbath bihi Ya Rasulullah banyak syariat Islam ini sudah padaku Perintah-perintah yang larangan-larangan perintah -perintah Maka ajarkan padaku sesuatu untuk aku pegangi Yang dimaksud Bukan untuk dia minta pengganti kepada Rasul sesuatu Itu yang akan dia pegangi, dia lakukan Kemudian syariat ini larangan perintah semua dia langgar, dia tinggalkan eh, Bukan itu maknanya Sama sekali itu gak ada di benak sahabat Tapi yang dia maksud Karena banyaknya syariat ini Perintah yang harus dijalani Larangan yang harus ditinggalkan Dia minta kepada Rasul bimbingan Sesuatu yang menguatkan dia Untuk bisa istiqomah Istiqomah terus Menjalankan perintah-perintah itu Syariat Meninggalkan larangannya Maka Rasul Bimbingkan kepadanya La bi Hadith ma'ruf Usahakan Lisanmu selalu basah dengan zikrullah Teruslah berzikir kepada Allah Pengaruhnya besar kepada istiqamah dzikir Membantu kamu Seperti hadith Untuk menjalankan ini syariat ini semua Sesuatu yang hanya bisa kamu rasakan Bagi yang mengamalkannya Ada kekuatan Kalau kamu jaga itu zikir Zikir selusai salat Zikir-zikir pagi, petang Yang diajarkan dalam sunnah, maruf Semuanya zikir kamu sebelum tidur, bangun tidur, sebelum makan selama makan dan yang lainnya ya zikir maka bagi yang menginginkan istiqamah enggak boleh dia dan dia tidak akan ingin tidak akan ingin lepas dari zikrullah Alam kesehariannya Kamu adhan Hah Lah iya, abdin Abdin Maksud down to Lanjutkan Istiqamah Juga Perkara yang banyak Membantu Seorang hamba Untuk istiqamah Adalah Nazar fisialil awalin kamu pelajari itu sirahnya a'immah bahkan sebelum itu ya para anbiya wal mursalin alaihimussalam lalu para imam para ulama bagaimana mereka istiqamah bagaimana perjuangan mereka Itu akan memberi kekuatan tersendiri bagimu Memberi motivasi dan tergib Untuk orang itu Kuat dalam istiqamahnya Dengan izin Allah Salah satu Dari kisah Salaf A'immah rahimahumullah adalah al-Imam al-Qudwah Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl ar-Ramli rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'ah di kenal dengan nama Ibnu Nabilsi Hai kata Abu Dhar al Hai di masa kekuasaan Banung Ob batini Hai beliau sempat ditangkap di penjara Disiksa Ya karena diketahui Kegigihannya dan istiqomahnya Di atas sunnah dan ajaran salaf di akhir hayatnya Bani Ubaid dalam keadaan beliau disiksa di sayap dengan pisau dalam keadaan beliau disalib tubuhnya tukang algujunya atau yang melakukan itu seorang yahudi bahkan sementara yang memerintahkan ya Bani Obed ini yang katanya Memperjuangkan Islam Syayatin Batinia Rafiullah eh, Dia diperintahkan untuk Menyayat sedikit demi sedikit Agar tersiksa lebih lama Al-Imam Subhanallah Yahudi ini gak tega eh, Dia punya hati atau Orang kafir Ya, melihat daripada dia tersiksa lama begitu dengan cara dia begitu pisau itu ditempelkan di dadanya persis di jantungnya dan ditusukkan gitu ya, maksudnya si yahudi daripada tersayat sedikit demi sedikit tersiksa izinkan dia cepat mati supaya enggak tersiksa lama. Al-Kulihal saat beliau sebelum meninggalnya di siksa itu Imam Daruqut ni kalau mengingat sosok beliau Daruqut ni menangis. rahimahullah dalam keadaan disayat, dikuliti. Ya, antum kalau Idul Adha kemarin kan nguliti kambing atau sapi. Bayangkan itu manusia. Tapi yang terdengar dari lisan Imam Ibnu Nabilsi rahimahullah terdengar bacaan beliau Kaanadhalika fil kitab mastura. Di surah Al-Isra. Kaanadhalika fil kitab mastura. Nah, ini menghibur diri beliau, beliau sendiri. Bahwa semua ini sudah maktub di Lauhul Mahfudzana. Sudah ditakdirkan oleh Allah semua ini pasti akan terjadi. Sampai wafatnya tadi Ditusukkan di jantungnya Dan yang semacam itu Ya tidak sedikit para a'imah Imam Ahmad Sheikhul Islam Dan para a'imah yang lain Anda tahu Bagaimana Istiqomah Mereka Di atas sunnah dan Ajaran salaf Intinya Istiqomahnya kolbu Di atas tauhid Itu Yang menentukan Tubuh akan ikut istiqomah Kalau kolbunya istiqomah Jasadnya Akan terbawa Istiqama Iza saluhat saluhal jasadukulluh Wa ida fasadat Fasadal jasadukulluh Ala wahiyal qalb Makanya dalam hadith Anas Di musnad Rasulullah sebutkan La yastaqim imanu abdin Hatta yastaqima kolbuh Nggak akan istiqomah iman seorang hamba Hingga dia istiqomah kolbunya Kolbunya istiqomah akan istiqomah imannya Walayastaqima kolbuh Hatta yastaqima lizanuh Dan kolbunya juga Tidak akan istiqamah Sampai istiqamah Lisannya Walayadkul rajul aljannah Layak manjaruhu Bawa ikuhu Dan orang gak akan masuk jannah Kalau tetangganya gak merasa aman Dari Gangguan dia Kedoliman-kedolimannya Kepada tetangganya Asyahid As Istiqamatul qalb Itu Penting Dan disitu Mihwarnya butuh seorang hamba bagaimana hati dia diistiqomahkan Di Bukhari Muslim ketika seorang akrabi datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dulni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah Wahai Rasulullah SAW, tunjukkan padaku amalan. Kalau aku amalkan, aku akan masuk jannah. Kalau ta'budullah. Rasulullah SAW, tunjukkan padaku amalan. Ibadahlah kepada Allah. Bihi ah. Jangan kamu sekutukan dengan yang lain. Jangan kamu musyrik. Ikhlaslah. Wa tuqimus salah al maktubah. tegakkan salat wajibmu wa adiyaz zakatal mafruḍah tunaikan zakatmu yang fardu wa tasum dan puasa di bulan ramadanmu qala wal nafsi bi la azidu ala hadha sebelum berpaling dia katakan demi yang jiwaku ada di tangannya aku nggak akan nambah Hai jadi yang kau sebutkan ini kalauwala begitu dia pergi Rasul salam katakan kepada para sahabatnya mansar rohhu anyanromin ahlil Jannahyanaha Hai yang ingin tahu Penghuni Jannah Seorang penghuni Jannah Lihatlah itu orang Dia menahari Jannah Maka pengamalan Terutama kepada yang wajib Yang Allah fardhukan Yang disampaikan oleh Rasul Rasul Sallallahu alaihi Wasallam sallam Itu Kewajiban yang Tidak boleh tidak Bagi seorang hamba Oleh karenanya Ilmu Khairu mu'in Yang sangat baik Membantumu Untuk istiqamah Karena dari awal tadi Kalau kamu perhatikan Semuanya kuncinya pada ilmu Dari mana kamu tahu itu fardu Dari mana kamu tahu itu perintah Allah Itu larangan Sirah salaf Semua itu ilmu Maka ilmu banyak membantu Kuat sekali Pengaruhnya Dengan taufik Allah Untuk keistiqomahan Seorang hamba Makanya Allah katakan Walau annahum Fa'alu Ma yu'adu nabihi Lakana khairan lahum Wa ashadda tasbita Kalau saja mereka Mau mengamalkan apa yang sudah Disampaikan Ke mereka Sudah diajarkan kepada mereka Itu yang lebih baik Bagi mereka Dan itu lebih mengkokohkan Mereka Lebih memberi mereka Sabat Asyadatasbita Lebih Membuat mereka teguh Tidak goyah Istiqomah. Karena ilmu dan pengamalan terhadap ilmunya Makanya dari yang para ulama sebutkan Buah Salah satu buah penting atau manfaat penting Tauhid Ilmu Tauhid kan ilmu juga Adalah, La yu'raf li'ahlihi su'ul khatimah Waliyahdubillah Enggak diketahui, enggak pernah ada Su'ul khatimah pada orangnya yang bertauhid Yang menjaga tauhidnya ilmu itu yang dia pelajari tentang tauhidnya itu yang dia murojaah terus dan itu dia amalkan maka enggak pernah ada orang yang hidupnya selalu bersama tauhid dan di atas tauhid kemudian khutimalahu ditutup usianya dengan naudzubillah kejelekan Su'ul Khotimah gak pernah. Justru dari manfaat atau faidah tauhid kamu akan mati ajalmu datang ala husnil khotimah diatas khotimah hasanah penutupan terbaik bagi hidupmu wallah Akramul akramin Allah yang maha mulia dan yang termulia Manusia saja Yang penuh dengan Kekurangan Kamu tahu Kalau misalnya itu Pegawai atau bawahan Di suatu perusahaan Misalnya Misalnya ini perusahaan apa begitu Pabrik apa Pegawainya banyak segini Iya Ada satu pegawai misalnya Ini pegawai dari awal masuk Masya Allah Gak pernah terlambat Masuk jam 7 pagi Masuk jam 7 Pulang jam 4 sore, pulang jam 4 Gak pernah absen, bolos Gak pernah masuk jam 8, pulang jam 3, gak pernah dia Selama di perusahaan dia gak pernah kelahi sama temennya Gak pernah mengecewakan perusahaan Walah hasil Masya Allah ini orang Rekornya bagus Karena Apa iya, apa mungkin Nanti di akhir tahun Perusahaan mau tutup buku Kemudian tiba-tiba dia dipanggil Oleh direkturnya Kamu saya pecat Sana, enggak tanpa pesangon Saya keluarkan kamu dari perusahaan ini Itu pada manusia mustahil dilakukan Karena Yang ada malah sebaliknya Di eman-eman Pegawai seperti ini disayang-sayang Jangan sampai dia Pindah perusahaan keluar Dikasih bonus kasih hadiah Dikasih Apalah parcel dan lain sebagainya Itu manusia Allahu akramul akramin Ketika si hamba Berusaha Berusaha Yang wajib selalu dia lakukan Dia taati Yang haram dia tinggalkan Larangan-larangan Allah Sunnah-sunnah rasulnya dia Amalkan Zikir, tauhid Dia terus Dia jaga pada dirinya Gak mungkin Tiba-tiba Di akhir hayatnya Ditutup dengan su'ul khatima Nggak mungkin Allah lakukan itu Allah akramul akrami Hadith Yang menyebutkan Wa innal abda la ya'malu bi'amali ahli jannah Hatta la ya'qun bainaha Wa bainahu wa bainaha Illa dhira' ah. Fasabakohul kitab Fa'amila bi'amali ahli nar Fadakhalan nar Orang bisa melakukan amalan jannah Antara dia dan surga tinggal satu hasta Ternyata dia didahului kitab Takdir dia amalkan di akhir hayatnya Amalan ahli neraka dia masuk neraka Yang dimaksud Para ulama sebutkan Itu fi mayad harlinas Dia menampakkan selama ini Di mata orang kalau dia Ahli jannah Berfikir, ibadah Tapi di belakang Allahu alam bihalih Allah maha tahu Apa saja yang dia perbuat Di belakang orang Yang ditampakkan ke orang itu Beda lagi di belakang mereka Orang yang seperti ini Nas'allah al Bisa Dihukum dengan Khotimatus Adapun yang benar-benar dia Berharap kepada Robnya kebaikan, dia takut Dia bertauhid, dia beriman Dia jalankan perintah, dia tinggalkan larangan Yang wajib, yang sunnah semuanya Dia berusaha amalkan Dia berzikir, dia ini Lillahi ta'ala untuk bekal akhiratnya Itu yang ada Dalam hatinya, dalam dirinya Gak ada beda seperti tadi Di depan atau di belakang orang Dia tetap istiqamah Ini yang gak mungkin kemudian Diakhiri dengan su'ul khotimah Hidupnya Fah Salullah Al-istiqamah Kembali kepada awal Mintalah Doa Banyak-banyak Kepada Allah Agar diberi Istiqamah diistiqomahkan Dirimu Fa Al insan Alamahuwa alaih Tergantung Seperti apa kebiasaannya yaitu angka terbawa sampai matinya bahkan ya sebelum matinya Disebutkan Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah Ibnu suatu ketika harus menjalani operasi Wa hazel dibius Begitu selesai operasi dipindah ke kamar rawat kamar inap sudah pada datang semua beberapa masyaer lainnya ingin tahu kondisi beliau bagaimana insyaallah khair kemudian selamat sempat beliau siuman bius pengaruhnya masih ada antara bangun tidur bangun beliau kaget melihat kok banyak orang di sekitarnya sehingga beliau tanya kenapa kalian pada kumpul di sini ada apa? Entar kami dengar Antum masyaallah menjalani operasi ini insyaallah khair, tahur masyaallah ini itu. Nah, yes enggak usah repot-repot kata beliau. kenapa harus kalian datang ke sini? Salah satu dari mereka menyampaikan ya syekh perkaranya seperti yang Rasul sallallahu sebutkan al arwah junudun mujannada mata arafa minha talaf wa mata nakara minha talaf terbawa saja kita ke sini ingin melihat kondisi antum arwah junud mujannada dalam keadaan masih pengarobius itu masih ada dan baru operasi baru keluar juga dari kamar operasi ambil berat bukhari muallaqan masih bicara hadis masih ingat hadis itu diriatkan bukhari secara taklik tanpa sanat dan muslim bawakan mausul dengan sanatnya di Shahihnya rohima karena itu yang beliau geluti tiap hari hari-harinya bersama itu bersama sunnah bersama hadits nggak heran kalau seperti itu orang tergantung Apa yang menjadi kebiasaan dia sehari-hari? Fahmadullah Maka bersyukurlah kepada Allah Antum fi ni'ma azimah Kamu Allah beritahu Fi talabul ilm Banyak membantumu Untuk istiqamah Talabul ilm Syukuri Gak semua orang Mendapat Kesempatan itu. Wow. Talabul ilim. Banyak terbantu dalam istiqomahnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita gaji semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassalallah ala, ala nabi Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.